kerja bareng dengan Ramayana juga ada Mike Prosoting aktor kebanggaan Jawa Timur, kasih dulu oplok-oploknya mana untuk Brodine Mada Bye nas See